Pitra bisnis pakar sosial politik Hirmawan Sulistio menilai, kisruh soal harga BBM bersubsidi yang mengundang kontroversi setiap kali terjadi penyesuaian harga atau penerapan kebijakan terkait distribusinya adalah warisan masalah yang ditinggalkan oleh para elit di masa Orde Baru yang ironisnya tidak segera dikoreksi oleh para elit yang duduk di era pemerintahan sesudahnya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hirmawan Sulistio. Pak Ermawan, apakah memang bisa dipastikan berbagai masalah yang dialami di sektor migas memang warisan masalah yang ditinggalkan oleh Orde Baru? Iyalah. Apa? Jadi kalau apa orang-orang tolol ngomong, "Wah, zaman Pak Arto lebih enak." Enak yang mana ini semua itu? Sekarang industri migas ini itu warisan kebijakannya Bung Sitawa tahun 75-an dulu. Implikasinya sampai sekarang. Yeah. Uh, antara struktur produksi, kemudian struktur uh, dan sistem atas uh, taniaganya, kemudian dengan kaitan dengan dunia internasional, gitu. Ini semua kan warisan lama. Ini saya ingatkan, loh ya, pambang, misalnya, kita tidak pernah menikmati. Eh. Tapi Pak Her, apa benar kita belum menikmati hasil dari sektor pertambangan, juga warisan masalah dari Orde Baru? lah ya semua ini kan warisan semua report itu dibuat dari zaman tahun 67 gitu. Kemarin itu kesalahan uh, pemerintahan pasca reformasi itu karena perpanjangan kontrak itu juga kan gitu. Contoh mengenai kebijakan tataniaga gula tataniaga beras beras eh uh, ratinasi itu kan semua masa orde baru semua. Ujung-ujungnya Zaman ujung Soarto itu kita itu antri beras, kita antri sembako itu masih zaman Soar Tapi Pak, pernyataan Bapak bukan sekedar kambing hitam dari permasalahan yang sekarang muncul kan, Pak? Tak. Eh, apa? Ini bukan mencari kambing hitam, tapi faktanya adalah itu semua warisan lama terus pemimpin-pemimpin yang menggantikan itu tidak mampu untuk meredefinisikan kebijakannya tidak mampu mengkoreksi mem memperbaiki kesalahan itu malah melanjutkan itu gitu demikian Nirmawan Sulistyo saya Dinda Natasha